Cinta tak pernah gagal Jika dipelihara Cinta bisa sempurna Bila kau mau berkorban Cinta itu anugerah Jangan kau sia-sia Cinta itu mengerti Merti arti mengalah team Jangan pernah buat lelucon soal kematian kamu Itu teh gak lucu Kalau aku boleh memilikinya Bukan karena hutang hadiah saya embara Tapi karena kamu memang ingin memberikannya buat aku Oh cinta Bisa membuatmu menangis Bisa membuatmu tertawa Juga membuatmu belajar dewasa Karena cinta juga dunia yang